Bisnis, ada hal yang menarik ketika beberapa ilmuwan Beberapa profesor melakukan riset Mereka dari WIC Forest University, The University of Nebraska Dan Washington University Mereka bersama-sama meriset mahasiswa-mahasiswanya Dan mahasiswa ini disuruh menilai teman-temannya Jadi para temannya dia, teman laki, teman perempuan, teman yang manapun Dikasih form, lalu mereka menilai temannya ini sifatnya seperti apa Apa yang dianggap, lalu diberikan ruangan khusus Untuk mereka boleh memberikan komen bebas dan lain-lain ya. Nah hasil itu dikumpulkan lalu mereka mulai membagi-bagikan antara mereka yang memberi nilai teman-temannya secara umum negatif atau positif ya. Ternyata orang yang suka bergosip, orang yang suka mencela orang lain, bahkan mengolok-olok orang lain, seorang yang eh, apa mengatakan hal-hal yang negatif tentang temannya, ternyata ketika dicek lagi orang-orang ini ternyata memang justru adalah orang-orang yang tidak mudah bersosialisasi, kritis Selalu berlebihan negatifnya Bahkan berlebihan narsisnya Sedangkan orang yang memandang sahabatnya Sebagai teman-teman yang baik, yang bersahabat Yang selalu baik, maka dia Justru orang inilah Orang-orang yang dirinya sendiri juga Disenangi oleh orang lain ya punya kepuasan dalam kehidupan, berbahagia, punya sahabat yang baik, bahkan nilai rata-ratanya lebih besar dari orang lain. Nah, mitra bisnis pembelajaran yang menarik adalah bahwa apa yang keluar dari mulut kita, kalau kita selalu menilai orang lain negatif, buruk ya, lalu mencela orang lain Ngerasani, ya, Atau mengatakan hal-hal yang tidak baik di belakangnya Maka ternyata tipe-tipe orang inilah justru orang-orang yang tidak berbahagia dan buruk Sehingga saya memberikan sebuah teori sederhana Bila Anda menilai seseorang, nilailah apa yang keluar dari mulutnya tentang orang lain Tentang kehidupan Tentang pekerjaannya Tentang apapun yang ada di dunia ini Apa yang keluar dari mulutnya Anda bagi dua Yang positif dan yang negatif Yang lainnya dibuang dulu ya Jadi kalau dia bicara dengan netral dibuang Lalu dihitung berapa banyak yang positif Dan berapa banyak yang negatif Saya yakin orang-orang yang positif hidupnya Percakapannya selalu positif Dan dialah tipe-tipe orang yang lebih mudah sukses Dalam kehidupannya Sehingga mitra bisnis Kita selalu Mencoba mengatakan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita Baik terhadap orang lain, terhadap dunia lain, terhadap kehidupan kita, terhadap apapun Dengan begitu kita sendiri yang nantinya akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan serta kesuksesan Mitra Bisnis, saya Tanah Disantuso dengan Bisnis Wisdom Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantuso.com Atau pada Facebook dan Twitter saya Terima kasih, sukses selalu untuk Anda. <SILENCIO>